ik melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka karena di pihak orang-orang yang menindas Tidak kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggit Dat dua gangam jerry paya dan usaha manjaring angin. Aku melihad lagi kasia siaan. Dibawa matahari. Ada sa orang sandirian. Ia dida mampuniaia anak laki laki. Atau saudara laki-laki. Dan tidak anti hentinya Ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah Dan menolak kesenangan. Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, de orang m'nang kat manja. wai orang yang chatu. De tida m'n orang lain. Untuk m'nang Juga kalo orang tidur perdua. Marekamanjadi panas. De tapi bagemana seorang saja dapat menjadi panas dan bila mana seorang dapat dikalahkan dua orang akan dapat bertahan tali tiga lembar tak mudah diputuskan Bibaik baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin, semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Ik heb het gevoel dat ik de pimpin heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel